Oke, langsung ini lama-lama. Mari kita sambut Bang Andri Firmansyah. Terima kasih Pak Megawati. Masih semangat, Pak Ibu? Oh, Yang sini masih. Yang sini ini loh. Saya dari mana Masih semangat? Iya. Kita close dulu semuanya, Bu Oke, okay, saya bapak ibu dapat pertentangan dari pak Michael dapat banyak hal satu aja yang paling masuk ke otak kita apa? silahkan momentum momentum satu satu satu apa pak? momentum momentum ada yang lain? momentum sama momentum sama pak ya yang lain yang lain pui pui budu ya silakan segera action segera action oke sebelah sini sebelah sini apa yang kalian dapat satu hal penting dari pak Michael tadi ngomong ya ini ngomong ngomong Kenciwah, luar biasa. Luar biasa. Ada lagi yang lain satu? Satu lagi yang ya Ibu Po. Power Mama konten Pak Mega. Oke, luar biasa. Upload dulu semuanya. Oke, okay. baik. Itu tadi adalah versi dari Pak Mental, ceritanya Pak Mega. Ya, terutama untuk kalian teman-teman yang pengennya video aja, Pak, ya. Pengen fokus di video. Ada lagi enggak, Pak, cara lain dapatkan uang dari di Staffy? Ada. Namanya live streaming, ya. Sebelum ke sana saya mau sedikit kenal dulu. Nama saya Andrew Firmanja. Saya dari Surabaya sama seperti Pak Michael. Kalau Pak Michael jualan di Tanah Abang mangga dua, saya jual di Royal Plaza Surabaya. Di sini ada teman saya SMA dari Surabaya. Saya buat toko di Royal Plaza. Di Royal Plaza kalau di sini sama kayak tamjid lah ya, tamlin city gitu ya. Tapi tidak ada buat grosir, cuma retail, Pak. Saya bukan cuma satu toko, saya punya empat toko, ya di uh, dunia pertokoan biasa. Setiap tahun pinginnya apa? Cuma nambah satu toko, dua toko, berarti berkembang, betul nggak? Karena satu toko pasti mentok. Kalau satu bulan 300 juta, nggak mungkin jadi satu miliar, dua miliar, nggak mungkin. Harus punya toko kedua, toko ketiga, gitu ya. Semua baik-baik aja, sepuluh tahun itu. Sampai ada teman saya datang. dia buat bisnis online di instagram satu akun omsetnya Ob ngalahin toko saya jadi langsung saya itu langsung bilang apa pak? kayaknya dunia udah berubah ke depan semua pada online sehingga saya putuskan tutup satu persatu toko saya sebentar baterainya habis pak. Jadi saya uh, satu persatu saya tutup sampai akhirnya sudah nol, nggak ada tokonya. Saya fokus ke full online. Ya, jualannya apa Pak? Mulai dari jualan kacamata, jualan baju fashion, jualan batik. Ya, karena kita pedagang pada dasarnya gitu, bapak Buput. Ya, tapi pandemi datang tahun 2020. Yang terjadi apa? Orang nggak pakai batik lagi. kenapa, work from home work from home, ngapain pakai batik pak ya, kaos putih selesai ya, betul itu terus kemudian, kondangan ada gak? gak ada, meeting kayak gini pak wah, usage saya pak, gak boleh pak semua meeting-meeting gak boleh diadai akhirnya apa? turunlah pak pak di Pekalongan, di Solo, di Jogja yang jualan batik, ganti jualan dasar semua pak betul gak? Nah ini mama berdasarkan kan tau pasti ya Waktu itu penjualan dasar naik bisa 20 kali lipat Serius itu. Semua orang jualan dasar pak Bapak adik kok gak jualan daster Nah sudah brandingannya batik tusta itu batik kerja eksklusif Nah itu alat tempur dari mana pastor pak Kan gak nyambung ya Akhirnya saya cari peluang Tahun 2022 muncullah peluang bisnis affiliate Banyak orang berpikir bisnis affiliate itu bisnis sampingan Saya melihatnya, ini bisnis beneran. Jadi ketika saya masuk ke bisnis affiliate itu sudah mindset-nya bukan untuk sekedar sampingan. Istri saya masuk itu bukan saya ajak hanya sekedar dapat ya sekedarnya tidak. Ya, dan itu terwujud setelah beberapa tahun ya, 2 tahun ya kebetulan kami jalankan. Kami sudah punya beberapa studio ya. Ada beberapa host line. Ya inilah kegiatan saya sampai hari sekarang Pak Oke. Okay? Nah Bagi teman-teman yang tertarik untuk informasi tentang dunia live streaming Bisa follow saya di akun tiktok at andreform19 Ya Saya akan share tips-tips uh, gimana cara live streaming Ya lebih banyak live streamingnya Oke okay, itu sedikit tentang saya Sekarang kita fokus ke affiliate lagi Teman-teman tadi ketika ditanya Bapak Ibu Apa tujuannya belajar bisnis affiliate pengin cuan pengen, pengen macam-macam lah semuanya tadi ya Saya akan ceritakan versi saya Ya dua tahun yang lalu dua tahun setengah yang lalu saya tertarik masuk dunia affiliate gara-gara video ini. Siapa tahu ini? Siapa? Luis Mami Luis ya ratu aviator tiktok gitu ya. zaman tahun 2022 aja ya ya dia pamer omset miliar ya ini videonya. <tuh> Dulu tuh kalau mikir ya sehari nah lah itu adalah sebuah mimpi ya. Aduh, kayaknya gak mungkin banget ya Ternyata Mami udah menguncakan rekor untuk 1 miliar berkali-kali Dan sampai sekarang cukup sering stay di 2 miliar lebih dalam satu hari Jadi ini pendapatan Mami di tanggal 1 Desember 2022 Ini ada satu Melihat ini, saya malah nggak percaya Saya seller tahunan pak Cari omset ratusan juta 500-700 sudah sulit, betul? Ini maklar, gak punya produk, ya McLaren, Pak, bahasa kerennya Omsetnya ngakunya sampai miliar Yang saya pikirkan di kepala, Pak Ini apa, beneran atau bohongan, gitu ya Nipu atau gimana nih, dia Tapi, banyak lagi video-video yang seperti ini Ini ada lagi Di balik ayah, dapat uang 500 juta dari TikTok yang berkam hidup 500 juta sehari dari TikTok Umur 21 tahun, orang si Juarjo, tetangga saya Ya, saya Surabaya itu sesuai cocokan tetangga bu ya. <SILENCIO> Adoe eh, Pak ya jauhnya Pak ya jauh. Eh. Masih muda, omsetnya segitu ya luar biasa. Akhirnya apa? Saya kepo, saya penasaran, saya riset Pak, saya buka TikTok Shop ya, kemudian saya cari searching baju atasan, muncul kan banyak kan? Saya klik best seller, muncul empat produk teratasnya ini. Ya, dan gara-gara ini, ini canceran saya 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu Kalau sekarang pasti nilainya sudah naik jauh di atas ini. Ya, Gara-gara ini saya kecemplung masuk dunia Kenapa? Karena angkanya yang buat saya tak masuk akal Terjual 107 ribu paket 150 ribu paket Tuh. Nah ini, 175 ribu paket 215.000 paket ya. Nih, angka ini gak bisa di fake, Pak. Mau fake gimana 200.000, ya? Alamatnya siapa? Satu alamat ke Benanda. Ya. Itu TikTok baru satu tahun umurnya, Pak. Loh, Shopee kan ada. Iya, Shopee butuh 9 tahun. Ini setahun Ya. Itu yang bikin saya kok bisa ya. Salah satu yang bikin ini bisa cepat apa ah, ya atau Salah satu yang begitu cepat adalah Afiliator, total outshed nya berapa? 11 miliar Per 1 SKU Kalikan aja nih pak, 200.000 ribu 53, dan anyway 200 ribu ini, bukan semua ya Apakah semua orang beli review? Tidak, ini yang review doang Biasanya cuma 40%, 50% Artinya jumlahnya Lebih gede daripada ini pak Satu produk Satu kok punya banyak produk Sehingga saya mikir, oh masyarakat ya, adibat-adibat sekian Ya, mamilu bisa sekian Tokonya aja dapatnya sekian gede ya Oke, mungkin cuma besher Yang lagi, maaf Saya nyarin lah Ini makanan, ya Nutella layarnya, it does with bainan jalan Alah besher, kenapa? Karena pernah beli, Ya, lah habis banget pak Lagunya 32 ribu Duh kok cuma dikit pak, ya ini kan 2 tahun yang lalu Sekarang jauh lebih Ini kayak cerah 2 tahun yang lalu Kemudian ini, it sample 200 ribu paket terjual Ya, Ini ada lagi apa nih? Bakso Haji, Bapak Ibu Halo Bakso Haji itu kalau orang Surabaya bilang apa? Cilok ya Lakunya 417 ribu ya. Kalau dihitung-hitung nominalnya jadi 15 miliar Luar biasa, perutnya siapa Pak? Ya. Siapa yang beli gitu loh maksud saya Kok sebanyak itu, jawabannya Pak Indonesia itu besar Pak Ya Orang Indonesia 280 juta Yang suka bak swasti Misalnya cuma 25 juta aja Ini cuma angka nggak sampai 10% persen, Pak. Ya, memang sebesar itu Nah Sampai akhirnya saya berhenti Kepo sejak melihat Angka terakhir ini Ya Di TikTok paling besar itu adalah beauty atau skincare ya dan angkanya itu sudah di luar nurul ya kenapa di luar nurul coba diperhatikan ini ya satu produk exfoliating gel lakunya nya Pak 17 juta 107 juta paket terjual kalikan harganya ketemunya 4 T apa itu Ini yang dari Pak Michael. Data ini yang saya kasih tahu Pak Michael. Bro, lihat nih angkanya. TikTok setahun sudah begini. Ini pasti era nya TikTok sekarang. Ya, saya itu juga korban ketinggalan trend. Ya, Instagram saya masuk ketika sudah di tengah tengah. Ketika anda tahu panila hijak, kakak berarti itu yang sukses luar biasa, atip sama sampah satunya itu. Ya. itu awal pertama kali masih kecil istri saya juga masih tahu eh lo ada bisnis di Instagram gede dua orang anak kakak beradik lebih sebesar waktu itu masih kecil saya bilang apa ya paling relah bisa-bisa padahal waktu itu saya juga di Malaysia setelah setahun setengah mereka tambah membesar saya lihat ditunjukin lagi sama istri saya wah telat ya dan sekarang dia sudah gede banget pak saya melewati masa itu. YouTube, Pak Maikal ngajak saya main YouTube Saya gak mau Saya bilang, malah ngapain di situ Opsetnya kecil, gak ada duitnya Opsetnya gak besar Sekarang beliau dapat 1,4 juta Ketinggalan terus, Pak Dan begitu TikTok ada Saya bilang, kamu gak mau tinggal Sehingga saya putuskan Saya harus masuk ke TikTok Apapun caranya Mau jadi seller, mau jadi afiliator, Mau jadi apapun, pokoknya harus masuk TikTok Saya bilang kan momentumnya lagi datang. Saya nggak mau jadi penonton lagi. nggak enak sakitnya di sini, Bapak. Ya, cuma penonton doang, ya, dan bisa ngomong, "Eh, temanku lu sukses di TikTok. Eh, teman lu, temanku terus saya diceritain." Kita Enggak Ya, itulah kenapa saya memutuskan masuk ke dunia Ibu. Buat teman-teman yang masih baru, Bapak Ibu yang di sini masih baru, kalau dulu kita namanya dealer, itu seller atau brand, jualannya ke pembeli. paham ya? Jualnya langsung ke pembeli, ya. Duitnya masuk ke seller, barangnya datang ke pembeli. Kalau ada komplain semua ke seller, logistik ke seller, ada servis-servis juga ke seller, garansi juga ke seller. Zaman sekarang itu ada yang namanya afiliator, middleman, pihak ketiga. Seller boleh langsung ke pembeli, tapi dia juga boleh ke afiliator. Ya. Afiliator ngapain? Dia bantuin jualan. Nih, Jualannya melalui apa? 2, video dan live. Nggih. Okay. Terus benefitnya apa Pak afiliator? Dapat komisi. Ya, komisinya berapa? 5 10% kalau produk umum, ya. Skincare 10 sampai 15%, bahkan 20%. Ya. Elektronik yang mahal-mahal, HP, laptop, iPad itu cuma 1% sampai 3%. Jadi tergantung Anda masuk ke dunia yang mana. Okay? Kalau kategorinya gede, ya persenasnya besar Pak, apa nggak? Takut ditipu Pak, nanti selainnya nggak bayar Ini menarik Semuanya diatur sama platform Jadi yang transfer ke Anda itu langsung dari TikTok-nya, langsung dari Shopping-nya Kalau diserahkan ke seller, ditinggal kabur Komisinya Pak Meto tadi 100 juta lebih Kalau seller yang transfer pak, waktu ini bawa Karena ini semuanya sudah under satu top oh, ya, semuanya sudah di-handle sama platformnya, jadi pasti di bagian. Oke, okay? di situ. Nah, ini kalau Anda sudah terdaftar sebagai seorang afiliator, Anda akan masuk bisa masuk ke produk marketplace. Ini adalah supermarketnya kalian para afiliator. Ya. Produknya apa aja, Pak? Banyak online satu ribuan, ya. Ini ada skin care, ada make up, ya. Ada kitchen appliance, ada personal care, ada elektronik, ada lebih dari satu juta item produk yang bisa anda cari. Oke, okay? Pak, kita boleh pilih kategori apa? Bebas. Mau fashion boleh, mau uh, elektronik boleh, apapun boleh, bapak, -bapak. Ya. Pak, kalau saya mau jualin barangnya, apakah saya harus telepon dulu, tok tok dulu tokonya terus saya kulon-ngon dulu tidak perlu. Caranya apa? Tinggal klik tombol add add add. Langsung masuk ke toko kalian. Kalian bisa jualan. Sesimpel ngeklik ini. Jadi dalam waktu cuman satu detik add aja masuk ke etalasenya kalian sebagai afiliator. Sudah bisa dapat komisi. Ya? terus caranya gimana pak? kan nggak punya barang, anda beli produk sampel dulu. Misal nih, tertarik sama mikrofon ini, anda beli dulu bapak ibu. Pak, nggak ada yang gratisan. Nanti kalau anda sudah sukses bisa gratisan. Dari mana? Dari selernya Seller nggak mungkin diem aja. Kalau anda penjualan bagus eh, puluhan juta, ratusan juta seperti Pak Michael, ya saya kasih. Ya dulu kami juga sama beli modal dulu sampel dulu setelah itu sekarang saya nolak nolak sampel setiap bulan di tempat saya itu berbagi produk sampel ke tetangga ke saudara ke karyawan kenapa setiap hari banyak sekali barang-barang lebihan dari sales sekarang ya setelah satu tahun setengah dua tahun ya di awal kita belajar sampel oke okay? itu sistemnya nah. Karena saya ingat potensinya gede, ya hitung-hitungannya jelas Saya uh, langsung pikir, ya saya harus masuk ke dunia uh, tiktok Ya waktu itu ya affiliate ya Tapi saya nggak mungkin waktu saya sudah habis Saya cari korban, maka korban yang paling dekat adalah istri saya Ibu rumah tangga, punya dua orang anak, Bapak Ibu Dan tidak sering konten, bahkan ibu tidak sering, tidak pernah konten Tidak pernah ngoten follower cuma 47 aja waktu itu saya kawal. Eh mau enggak jadi agen ngapain? Jualan. Tapi enggak PD. Ya latihan lama-lama pasti PD. Tak bisa konten, tak ajarin. Tak bisa lah, tak kasih tahu caranya lah. Tak tahu, tak punya studio, pakai kantor saya. Tak tahu cara settingnya, tak settingkan. Baunya, tak bisa jauh lagi. Satu terakhir apa? Malu aku dah ini kalau ini saya. Ya. Sudah tak pikir-pikir dulu. Ya udah, pikir dulu ya. Kebablasan mikirnya 2 bulan Pak enggak jalan-jalan. Akhirnya saya paksa. Ya udah, aja. Cobaan 3 bulan. Kalau sampai enggak jalan, ya sudah, stop aja. Tapi kalau jalan kan lumayan, alhamdulillah. Bayaran saya waktu itu ya lumayanlah dapat 20-30 juta, berarti sudah sama seperti saya punya satu toko. Sip, sesederhana itu, ya. Akhirnya yang mau, ya udah tanggal 12-12 saja. Kenapa? Karena itu Harbol Nas 12-12 tahun 2022 Saya ingat sekali itu live perdana Dan disini bilang apa? Tapi ya kamu kemana-mana Temenin, bilang waduh ini Ya sudah, nggak apa-apa Saya temenin, dan benar Dalam waktu 6 bulan pertama Live-nya Kak Lila, itu saya selalu jadi moderatornya Kalau teman-teman ingat Awal-awal pernah ngikutin dulu Ada suara yang dibalik layak Itu suara saya Pak Fit. Ya Karena saya benar-benar ingin tahu bisnis ini seperti apa ya dan akhirnya mau ya. dan tahap itu saya sebut adalah tahap nol atau tahap komitmen di saat teman-teman sudah mau berkomitmen maka kita uh, baru bisa bekerja Bang Bu ya jadi sekarang ini saya tahu di sini ada yang masih belum apa namanya belum uh, 100% yakin gitu ya maka tugas Anda adalah meyakinkan diri Anda dulu Karena kalau enggak, percuma, Pak, caranya gimana? Enggak penting caranya kalau Anda enggak komit. Oke? Cara bikin konten. Udah saya kasih tahu pun, Anda enggak bakal konten. Kenapa? Karena Anda enggak komit dulu. Komitmennya apa aja sih, Pak? Satu, komitmennya, waktu live streaming itu 2 jam sekali live. Loh, kok lama, Pak? Nah, ini mulai mundur, kan? Bikin konten berapa, Pak? Sehari lima. Loh, kok banyak, Pak? Mundur lagi, teratur, ya kan? Lama-lama saya jatuh, banget ya? Jadi anda harus komitmen dulu ya Pakai duit pak ada modalnya Ya ada modalnya memang Ada energinya, waktu, tenaga, pikiran Uang juga harus uh, berani berkorban Abakin mama emosinya harus dijaga ya Nah ini Kalau lagi PT jangan terus ngambek ya Suaminya dimarahin Wiss moh gak konten-konten gak patah Mati saya ya. Jadi harus mau komitmen dulu Saya anggap hari ini anda hadir adalah komitmen kecilnya sudah dapat, betul? Anda datang ke sini, bayar juga siang-siang hari libur mau datang itu sedikit waktu yang terbuang, ada energi, ada duitnya juga. Ini adalah komitmen kecil Anda. Saya butuh komitmen besarnya kalian, ya? Karena setelah itu Anda baru bisa ke tahapnya satu. Tahap satunya apa? Persiapan, ya? persiapannya apa aja pak? mulai dari pertama pilih kategori produk dulu Di sini siapa yang pingin bisnis affiliate di kecantikan? angkat tangan wah satu dua tiga kecantikan cuma sedikit? oke empat lima yang fashion yang kepengen di ibu? wah banyak juga ini ya belakang yang elektronik elektronik? elektronik? bukan. wah pasti bapak-bapak pak ya Elektronik biasanya bapak-bapak Tapi jangan salah loh, mak mak juga boleh elektroniknya, miliknya kayak uh, home appliance, kipas angin bisa, ya, terus oven bisa, elektronik juga itu, ya. Siapa yang pengen di mom and baby, mom and baby ibu, jualannya apa itu pak? Jualannya popok bayi, ya, jualannya makanan baby, ya, jualannya stroller, oh, ini juga kan, dapat sampel stroller mau? Wah, maaf Pak Lumayan Pak, 700 ribu lah, 800 ribu gitu ya Nah, ini harus Pak, sarang pilihnya gimana, Pak? Pak, saya ragu-ragu, Pak Saya kadang pengen passion, kadang pengen skit Pilih satu dulu, Pak, di depan Yang Anda, Bapak Ibu ini, yang paling mantap paling seret, yang paling passion Apa sih ciri-cirinya passion itu? Passion itu, Pak Itu bener-bener kalau Anda kerjain Anda mau dibayar, nggak dibayar, Anda tetap mau jalan Itu passion Ya Butuhnya kenapa Pak Arum patient itu supaya nanti kalau di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih kecil hasilnya Anda tetap baik Kalau bukan nah, patient ya. Anda, begitu nanti gak ada hasil langsung loyo langsung stop. Nah, ya. Di awal carilah yang patient Pak nah, nantinya tidak kategori. Nanti kalau Anda sudah jago, boleh nggak apa, apa. Di awal cari yang ada patient. Yang kedua cari produk sampel, beli produk sampel. ya dari ratusan item Anda pilih-pilih-pilih-pilih-pilih Anda beli 10 bulan ya cari 10 yang apa Pak? yang paling mantap yang paling yakin yang paling Anda tahu kalau saya jualan ini saya ngomongnya abc ini nah itu yang dibeli oke okay. dibeli dulu terus habis itu ngapain live tidak ya set up studio dulu ya studionya Kak Lila pertama itu adalah kantor Duma saya itu ada satu kamar saya pakai kantor buat webinar di di Malu itu yang saya korbankan. Udah, wis pakaian enggak. Saya webinar bisa di mana-mana, ya. Kamu pakai itu ya seadanya tempat di tempat Anda, ya. Kalau ada ruangan nganggur, gudang gitu dibersihin gudangnya, satu spot ada temboknya bisa dikasih meja, udah itu jadikan tempat lain. Pak kalau nggak ada pak, ada ruang tamu, ruang keluarga ada enggak? Tamu kan datang paling sebulan sekali, jangan. Ya udah itu disulap. Ya, di awal tidak usah, Pak. Saya mau sewa studio yang besar harganya ratusan juta. Bentar, sahabat dulu. <SILENCIA> kalau Anda punya duit banyak ya monggo silakan, ya. Tapi kalau di awal-awal kita start uh, slow-nya dulu. Anda cari ada tempat yang Anda bisa live. Oke. Yang punya kos-kosan, satu kamar dikorbankan. Udah. kamar <SILENCIA> Ya. Kapan membantu, Pak? Enggak pakai. Ya, silakan pembantunya diusir, ya. Anda jadi tempat live. <SILENCIA> oke okay. apapun lah ya kemudian garasi bisa garasi ya pelajari product knowledge ya anda cek barang sampel dibuka di unboxing dicoba dicoba ya penjual yang baik adalah penjual yang memakai produknya sendiri ya jangan seperti orang jualan obat ya pokoknya semuanya bagus disuruh nyoba nggak pernah nah ini remote. Ya. Jadi anda harus coba, kemudian anda tulis Gak pak, saya itu daftang lupa pak Gimana caranya? Buat script Script itu tulisan, misal nih Ada barang, apanya ya di depan saya Contoh misalkan ini, clicker ya, pointer atau clicker Saya beli, saya coba, saya cek Oh ini enak nih, wireless Bisa jarak jauh, bisa sampai 10 meter Bisa ada uh, infrarednya, bisa menunjuk-nunjuk kayak gini baterainya LED sampai dengan uh, 3 bulan misalnya, oke? Okay? gak jarang putus-putus, nggak sampai putus-putus Pak dan tahan banting tadi jatuhin Pak Michael, gak apa-apa, nah itu juga ya, Anda tulis taruh ditempelkan di tembok. jadi kalau ada orang tanya baca aja gak apa-apa, di awal baca dulu nggak apa-apa saran saya yang kedua kalau Anda masih belum hafal lagi Anda buat postingnya dulu bikin V video. Pak, minta ngajarin satu barang bikinkan 30 video. Loh kok oke, Pak? Kok banyak, Pak? Yang diomongkan apa? Banyak yang diomongkan. Kan tadi misalnya ngomong masalah ikraran. Kita bisa videonya. Tahu nggak apa fungsinya ini? ini? kalau kita jelaskan dan ada pointernya, mata orang menuju bisa nasihatnya fokus. Keberhasilan presentasi Anda akan naik 90%, Pak. Ini gampang mungkin aja. Ya, itu ngomong pointernya. Ada video lain yang ngomong masalah ketahanan baterai Saya sering beli kayak gini ya Tapi baterainya itu seminggu habis, minggu habis Padahal harga baterainya mahal Ya, sejak pakai ini, jadi Itu 2 video Terus bikin sampai 30 video Bisa ya? Bisa gak belum apa-apa? Oh, udah biasanya Kalau anda sudah bikin 30 video Mokso gak apa? Kenapa? Karena sekali tipnya Uh, sekali bikin videonya, take-nya kan 20 kali. Salahnya kan 19. <tuk> Iyalah. 19 kali salah, dikalikan 30. Ya kan? Yeah. Atau 20 kali nyoba, dikalikan 30, berarti 600 percobaan. Wow. Sebenarnya lagi kayak Alpha Edition itu. <tuk> ya, masuk nggak apa? Pasti Apple. Maka, tips saya adalah, sebelum live streaming, bikin video yang banyak orang. Wow. Setelah itu anda begitu live, wah oh, berarti, sudah ngeceper sudah Sudah jago gitu ya. ya Setelah itu baru live perdana atau live Siapa yang di sini pengen live tapi takut, ragu-ragu, malu, gengsi Silakan angkat tangan Ngaku Wih banyak ini ya Saya melihat orang lain itu loh, kok yang ngising-ngising nih pak Oh ya, belum tahu cuannya, ya ngising-ngising nih pak Istri saya dulu awal ya gitu, malu. Tahu enggak istri saya pertama kali live, minta jam 11 malam jam 12 malam. Alasannya apa? Biar temennya enggak dia daya nonton. Bayangkan tuh, nah, Pak. Ini serius, ya, ya. sudah, tak temenin malam-malam jam 11 jam 12 sampai jam 1 2 jam. Setelah itu saya bilang, 2 minggu, eh latihannya Yusmah Rio, sudah selesai ya, sudah 2 minggu, kapan kamu live pagi? Mak-mak tuh live pagi, jualan pagi jam 11 Maret, sopusin beli, tapi karena latihan ya gak apa-apa gitu ya, karena latihan gak apa-apa, akhirnya berani, ya sudah, ingin coba pagi, begitu pagi hasilnya lebih bagus, ada uangnya, udah gengsinya hilang Pak, Ya semua itu kalau sama namanya cuma, terlihat nah siapa yang mau saya kasih tahu tips yang ada video Video ini, ini merubah kehidupan banyak orang yang tadinya takut live Gara-gara nonton video setelah ini langsung besoknya Oh kalau begini aja saya berani pak, mau gak? Mau gak? Beginilah waktu pertama kali nge-live halo ya kakak ya, halo Halo kakak Halo Halo kakak Teleponan halo-halo Sih Akhirnya keturunan Tidak mau kerja gue HG Ternyata sama aja Halo kak Halo kak Nih Bapak apanya Dalam aja Oh itu Pak. Itu di webinar tadi. Bapak Ada applause dulu dong Bapak Ibu. Eh, saya ketawa itu ada besok. Sok-sokan ketawa. Ya, ada besok jangan sampai ketawa ya kayak gini. Halo, Pak. Halo. Halo, Kak. Halo, Kak. Jadi ilmu live streaming gampang. Tinggal ngomong, "Halo, Kak." Selesai. Ya, bapak ibu jangan ketawa dulu. Kasian dulu bapaknya ini ya. ya. Ya, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu ya. Yang ketawa terakhir nanti malah dia bukan kita. Kenapa mah? Karena ini orang yang sama live streamingnya sekarang seperti ini. Ada ya, ya yang fina, yang kota ya. Ada setelan yang fina kota. Ini banyak sangat lebat banget, banyak sangat aduh banget. Ya. kalau silahkan kok aku yang lain yang bergabung yang mau tanya yang mau minta disepati silakan ya kak komen-komen aja ini bahannya dari bahan poli polimikrobieta yang pinakota ini bahannya dari bahan poli polimikrobieta bahannya sangat lembut banget, bahannya sangat adem banget, banyak menyerap lihat ada di talase tuh... kok di semua? halo mana ketawanya? halo kak, halo kak ya? aplas dulu, aplas dulu dong Bapak Ibu, oh, pertama kali Anda malu, pertama kali, eh ya gelap depan gitu ya, nggak bisa ngomong wajar. Saya kaget, saya heran. Kalau Anda di sini nggak pernah latihan, tahu-tahu pinter, luar biasa. Eh ini, silakan, ini beli di etalase nomor satu, ini banyak banget, luar biasa. Ini dari mana ini ya? Kalau ada ilmu seperti itu, saya berguru, saya mau ikut. Tapi kan nggak bisa. Di awal ya. Ada prepare ya, bapak ibu ya, ditulis, di script dan seterusnya itu prepare ya. Tapi tetap aja, tetap gak bisa langsung jago. Pak, saya mau live kalau sudah kayak presenter TV kayak si Mantan itu pak. Ya udah pak, tutup penajab pak, gak usah lah pak. Ya, lu itu sampai 25 tahun profesinya dia, lebih bahkan 30 tahun. Ya kita baru pertama kali, mama biasanya di dapur, ya, tahu-tahu pinter ngomong gak bisa, ya. terus Kak Lila itu gimana? ada pernah nonton Kak Lila? 1,2,3,4 oke bagus apa? biasa atau? bagus Bapak Ibu ini untuk pertama kalinya buat Ibu mungkin gak ngerti dulunya seperti apa saya tunjukkan halo kalau tadi Pak ma'am perempuan mahal berapa di sini lagi? ya Kak Lila gak bisa ngomong di sini tempat itu buat kalian yang mau cari segala macam kebetulan lama yang paling betil Amatir. iya maja silahkan komen guys. kaku pak bu ya, jauh gak sama sekarang? jauh banget jauh banget yang tahu bilang jauh banget tapi ini real pak ini hari perdana pertama kali saya dokumentasi saya tahu bahwa social kita bisa gede ini jadi sejarah banyak orang akan oh iya terinspirasi dari hal ini ini kantor saya ini juga sampel-sampel yang kita beli beli pertama sampel harga 4 juta pak jong semua pak ya. barangnya itu panci-panci banyak bocor, panci-pancinya besok pesok tipis, ini pisau pisaunya itu pak, kalau habis buat iris pak itu uh, catnya lepas. akhirnya kalilah yang stres ini gimana nih kamu beli bar? karena yang beli sayang dong <tuh> <tuh> kelamaan kelamaan saya bilang untuk 2 bulan saya belikan aja sampel harapan saya sampel datang tuh mau gak mau kamu live tuh ya tapi benar akhirnya datang udah barang ini dibuang semua pak ya bisa dipakai ya saya ngeliatnya dari mana Pak Adri ngeliatnya dari mana saya ngeliat pokoknya rame aja viral aja saya beli ternyata barangnya ya seperti ini ya itu awal awal kami bro. jadi tidak ada yang sempurna di depan jangan nunggu perfect karena gak akan bisa ya kemudian live perdana itu apa? bukan untuk dapat onset live perdana itu apa? nge-break mental blocknya kita ya. ya yang takut ragu malu gengsi itu ya nanti akan ada pengalaman luar biasa ketika ada live streaming pertama pertama kali anda mau klik gitu pak? kementer si, si, si, si, si. kita dulu, gak jadi pak ya mau diklik lagi sudah siap semuanya padahal sebenarnya cuma menunggu waktu aja gitu Diklik start Langsung ngomong, oke, okay, selamat datang. Masih nol. Sudah ngomong selamat datang. Siapa yang dapat selamat datang? Ya, karena masih belum tahu. Begitu satu jam. Kok lama ini satu jam? Katanya Pak Andri harus minimum 90 menit. Ya. Ngomong apa aja, Pak? Ini, Pak? Bingung, banyak bionya. Begitu sudah 90 menit, lebih satu detik langsung dimatikan. Agus, Alhamdulillah. Ya, omsetnya nol. Tapi Alhamdulillah, kenapa? Karena untuk pertama kali dia mengalahkan keraguan-raguannya dia takutnya dia dan saya yakin anda akan lega. Tidak ada orang lain pertama itu tidak lega, pasti lega. Ya, oh gini rasanya ya. Kalau sekarang nggak ada Om, tidak apa-apa masih baru Besok saya yakin bisa memperbaiki cara ngomong saya. Saya uh, bagusin lagi ya, dievaluasi kalau ada kesalahan, Pak Bel. Kalau ada omset itu bonus Orang baru itu susah omset 1 juta 2 juta kan Dari mana gitu ya Kalau gak bonus aja. ya. Karena saya juga ngalami Pak Bu Life perdanaan Kak Lila omsetnya 56 juta 56 ribu, 56 ribu ya mohon maaf, maaf saya salah nolnya ya 56 ribu aja Nih nih saya ini. ya. Komisi 10% dapat uh, dapat komisinya 5.600 beli pentol cuma dapat 1. di kuah, ya. Awal pertama ya nggak apa-apa gitu Pernah nggak Pak live streaming Kalila 0? Pernah berkali-kali di awal, ya. Maka saya bilang sebulan pertama itu adalah pertaruhannya. Ya, sebulan pertama Anda akan diuji konsistensinya. 2 bulan masih tetap, 3 bulan masih tetap sampai anda bisa mendapatkan hasil yang menurut anda sepadan atau wort baru anda akan tidak perlu dipaksa lagi ya, kalilah 6 bulan pertama tidak pernah stop live, tidak pernah berhenti lagi ya, tidak pernah lib. bahkan kita liburan ke Jogja, bawa sampel selif ada videonya kita live di villa ya Kenapa pak? Karena kita membangun algoritma. Jangan sampai algoritma itu turun lagi. Ya, seperti mal itu ya. Kalau anda ke mal, siapa yang pernah buka di mal? Kalau anda tutup di mana ini nggak? Iya dong, di denda itu kak. Di tempat saya di Royal Plaza sehari 100.000 ribu, seminggu 700.000 ribu. Kalau malnya besar, sehari bisa satu juta. Makan itu. Ya, kenapa? Mal nggak ingin ada audiens masuk, anda tutup. nah ini mau macam apa ini betul nggak sama algoritma TikTok, Shopee juga sama. Kalau anda sudah masuk ke situ, anda nggak niat nggak dikasih traffic. Jadi kalau anda sudah live, jangan pernah stop. Ya, tak masak nggak boleh libur sama sekali boleh ya. Kalau usahakan aja libur itu seminggu maksimum sekali, seminggu maksimum sekali. Di awal apalagi. Kalau anda bisa kerja, langsung ada hostnya Saya juga tidak punya host ya, jadi live sendiri sama Kalilah itu berdua selalu Ya, itu yang harus anda lakukan Terserah itu bermata ragu lagi semuanya Lupa apa sampai seperti itu pak ya Tapi itu real apa yang kami alami Pak Bro Setelah itu baru tahap pengembangan Tadi cara caranya Kalilah seperti itu ya Sekarang ini adalah Kak, kan buat masa enggak daging, kalau masa daging ngebus daging pakai ovenin atau tivale itu bisa lebih cepat empuk tiga dua ada nah kalau tiga dua kamu ambilotivale waduh kayak nggak orang singa lagi nah hmm. sudah pd sudah nyantai fansnya banyak sudah bisa menyihir mak mak untuk check out gitu ya itu setelah dua tahun halo? oh ao ao aja bapak ibu ya Ya iya loh, awal-awal kayak gitu, masa langsung sulapan besok bisa jatuh nggak eh, bisa, ya. Ya saya nggak mau ngaku ya. Paling nggak 3 bulan pertama itu kita banyak improve. 3 bulan sampai 6 bulan kita improve banget. Kepercayaan dirinya dicoba ya. Cara ngomongnya, skill jualannya, cari produknya yang mana yang bagus, ya. Kemudian polowurnya mulai nambah 10, 20, 30, 100.000, ya kan? Kemudian Ningkatin skill jualan Cara supaya orang itu terpukau sama kita Ya Supaya orang itu yakin sama yang dilakukan Itu apa? Itu anda akan belajar Teori boleh, tapi kalau skill itu kan gak bisa dibeli dengan cepat ya Teori ini sekarang anda dapat Tapi skillnya kan gak dulu, gak bisa saya paksakan Anda harus ngalami sendiri Oke okay. Kemudian konsumen saya itu sukanya warna apa Konsumen saya itu harga berapa yang cocok ya kan? itu dipelajari, ya. kemudian bangun personal lain Satu poin yang akan saya bahas, bangun personal branding itu tidak cepat. Ya, apa itu pak personal branding? Personal branding itu orang beli karena dia trust dengan penjualnya. Ciri-cirinya gampang. Siapa yang pernah beli di Shopee, Tokopedia, kemudian anda bawa pulang? terus dilihat sama tetangga Anda kok bagus pancinya beli di mana? bu nggak ngerti yang penting aku belinya di Shopee sering artinya apa? artinya orang beli karena harga murah orang beli karena voucher orang beli karena 223311111212 bukan karena omongannya si pedagangnya oke? Okay? brand juga sama beli di mana? pokoknya di GoFood ngawur saya nah ini Alnya apa brandnya belum terbangun. Sekarang kalau Kalila orang beli di mana? Oh aku beli di shopnya lagi nya Apa itu Kalila itu? Oh kamu nggak tertinggal. Tak kasih tahu ya. Nah, itulah kalau personal brandingnya sudah terbamu. itu end goalsnya anda. Ya anda harus sampai dalam kondisi orang belanja memang karena anda, bukan karena cuma sekedar barang. Nah, Kemudian belum selesai. Ketika berkembang mulai gametih. Tim pertama yang saya rekrut itu setelah kita jalan 4 bulan 5 bulan adalah admin. Bantuin buka packing atau sample produk ya ngatur uh, live streaming alat-alatnya moderatornya kita. Kemudian mulai host pertama kita rekrut host kedua kita rekrut. Sekarang kita total ada total 12 host live streamer. dan kita lagi cari lagi 4 orang baru, 5 orang baru ini industri pak Bu. ini sama seperti bikin bisnis ya. Oke, okay. apa aja pak yang dilakukan pak? support sistem ini yang pertama nyusun strategi harus ada yang menyusunkan strategi strategi produknya kayak gimana strategi live streamingnya seperti apa kalau ada jelek-jeleknya ngomongnya itu harus dikoreksi harus mau dikoreksi, salah satu yang saya satu sama Kalilah itu kalau dikoreksi nggak marah Dan eh, besoknya sudah berubah Kamu ngomongnya kok kurang oke okay ya Kurangnya ya. pintar Ganti kata ini dengan kata ini Langsung loh besoknya ganti dia. Ya Kemudian itu saya yang mau ini itu saya baru Bangun tim operasional ya Saya cari host-host yang bagus di tas di training ya Kemudian kalau ada brand yang sudah dijualin Yang barangnya sudah bagus kita kenalan Halo brand, nah waktu ini dari Kalila Aku pengen kenalan, dong ngapain Ya kita ngobrol-ngobrol aja Suatu saat boleh ya, kita ada deal-deal tertentu KPG khusus, kojar-kojar khusus itu saya Yang bangun kedekatan dengan Glenn Memperluas network, kenalan sama tim tiktoknya Kenalan sama tim Shopee-nya Ini tetap ketika anda berkembang harus anda lakukan Namanya pak, tim support Support system Kalau anda lakukan terus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Anda akan mengalami kenaikan-kenaikan Ya. ini adalah hasil dari kami Bapak Ibu 30 hari pertama kami omsetnya ini omset ya bukan komisi penjualannya 31 juta besar apa kecil? kecil Oh besar ya kecil? komisinya pak cuma 2 juta UNF tapi gak nyampe UNF kan nyampe saya punya toko 4 halo satu toko saya jauh lebih besar daripada itu Kalian sempat pusing yang kita sulit, sulit live streaming hasilnya cuma 2 jutaan. Saya bilang sesek sebentar, jangan terburu-burukan kamu jadi 3 bulan. Kita lihat 3 bulan seperti apa. Untung ya nurut, Pak. Ya, mungkin akan berbaksa ya, takut juga ya. Di 10 hari kemudian, ya, tepatnya di 40 hari pertama kita, ya, omsetnya naik meledak ada 100 juta ini dari sini nih, grafiknya nih. Biasanya sekian, tahu-tahu ada produk kita yang larisnya gede. Ya, sehingga dalam waktu 10 hari setelah 30 hari tadi Naik jadi 100 juta komisinya 9 juta Lumayan ya Lumayan tapi modal saya waktu itu 10 jutaan lebih 15 juta Jadi masih belum BMP Bulan kedua belum BMP. ya Eh uh, 40 hari belum BMP Bulan kedua saya lanjutkan 60 hari ini sejak tanggal Uh, bulan kedua ya, artinya Januari 2023 sampai Februari satu bulan itu naik lagi ke 233 juta komisi naik ke 18 juta lumayan, lumayan ya, bulan ketiga naik lagi, walaupun uh, alam bulan ke 397 juta komisi naik ke 35 juta, saya bilang sejak tiga bulan ini, saya bilang, ini bisnis besar saya dulu terus terang 30 juta per bulan itu saya pikir setelah satu tahun Ya. setelah ini jadi tiga bulan harus uh, sudah sekian saya langsung bilang nah ini langsung distribusi aja ya distribusi langsung saya rekrut orang langsung rekrut host uh, perbaiki studio dan seterusnya gara-gara ini ya pak tapi kan nggak semudah itu betul ya teori yang saya omongkan mungkin tidak real di lapangan mungkin jauh lebih berat yang anda rasakan ya tantangannya banyak pak satu pak saya gabtek saya nggak punya ilmunya Gampang Pak jadi affiliate Betul memang. Yang kedua, butuh invest Pak. Studio ada lampunya 900.000, ada mikrofonnya 500.000, ada display produknya sampelnya bisa jadi bisa jadi 10 jutaan, bisa 15 bisa 20 tergantung. Ya. Butuh investasi butuh dulu. Belum lagi bangun orang, tim satu orang gajinya bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kalau dua shift sudah dua orang Berapa juta per bulan, resikonya besar Pak, tantangannya gede, enggak semudah itu. Saya jawab, betul. Oke, ini real bisnis, kami tidak sedang ngomong ini gampang, enggak perlu modal dan sejarah. Ini real bisnis Ya. Justru karena tantangan ini buat Anda semuanya, buat saya ini peluang, Mumpung Anda semua di sini segini banyak orang masih enggak ngerti bisnis ini, saya gas terus. Saya mau buka akun ke empat, eh ketiga, tiga, ke empat, ke lima. Ya, mumpung anda enggak berani investasi, saya, malah injek uang masuk ke dalam. Ya, rumah tempat sekarang karena momentumnya lagi. Kalau saya ngomong kayak gini, oh iya pak betul pak itu bagus pak. Saya punya dua studio, saya punya lima studio, saya punya empat studio. Dah kaset bahasa jawanya. Ya, artinya kita masuknya itu sudah terlambat. Ya, kalau hari ini seratus lima puluh orang di sini. banyak yang nggak ngerti artinya inilah peluangnya Bapak. ya saya punya 3 akun satu di Tiktok, satu di Shopee yang kedua juga di Shopee jadi Shopee 1, Shopee 2 ya, ini sudah 2 tahunan ini baru 1 tahun setengah ya, yang ini baru 6 bulan ya saya ambil pak, apakah kalau kita mulai sekarang itu terlambat Apakah lebih sulit daripada dulu Pak Andri? Mulai saya jawab, ya lebih sulit. Tapi kalau terlambat belum, ya. Kenapa saya bilang belum terlambat? Saya pakai case study akun kedua saya yang di Shopee. Shopee dua saya itu baru bulan Juli start live perdananya. Dan ini adalah CFP-nya atau omsetnya di bulan September. Satu bulan September itu kita omsetnya 600 juta dengan komisi 67 juta. Sudah nutup biaya operasional. C, uh, apa, host saya, saya gaji empat orang sudah tertutup dengan biaya ini semua listrik, internet, apa semua tertutup oke okay? kenapa kok lebih cepet pak? karena saya sudah tahu caranya oke okay? nah tahun 2025 saya cariakan sama istri saya saya mau nambah tiga akun lagi kalilah tiga, kalilah empat, lah lima jualannya pak home living itu gede pak yang nomor satu akun satu kita tuh cookware, ya? semua yang alat masak panci, oven, chopper Blender, ya. Akun kalian dua itu dining room, ya. Piring-piring, ya. Tudung saji itu masuk ke situ. Sudah jalan. Yang ketiga, saya bikin, mau bikin bedroom. Mungkin beberapa minggu lagi jalan. Bedroom itu apa? Spray bantal, oke. Okay? Bertepatan dengan le lebaran, saya mau buka di situ, ya. Belum lagi yang keempat, home appliance. Home appliance itu apa? Peralatan elektronik seperti kipas angin, setrika. yang nggak ada hubungan sama masak tapi elektronik di rumah. Kelima home decor. Jadi gede sekali dunia ini bisnis afiliatorin. Ya mulai dari satu dulu buka lagi buka lagi buka lagi. Sama fashion juga bisa. Fashion tuh gede. Mau skin care dulu bisa per skin carean. Abis gitu, buat kosmetiknya uh, bisa. Ya kosmetik cowok lain lagi. Kosmetik anak lain lagi. remaja lain lagi jadi gede ya elektronik juga besar sekali elektronik ada alat konten aja sudah jadi satu akun elektronik bisa jadi apa perhapian yang harganya lima juta ke atas iPhone dan seterusnya ada HP yang dibawa lima juta Pak gede di sini kenapa Pak Andi bikin 2345 karena besar ya kita gak mungkin merajai dari satu akun merajai semua barang dijual gak mungkin gak akan bisa oke okay? tuh saya start Desember 12 uh, 2022 mungkin sekarang sudah 2 tahun lebih gak? awalnya kami buka ya satu akun kemudian jadi tiga akun afiliator. kita punya 12 host live streaming live nya apa? mulai jam 6 pagi sampai jam 1 malam setiap hari Senin sampai minggu cek sekarang lila.asmina di Shopee mau pagi siang sore malam pasti ada Oke. Okay? kemudian kita punya 250.000 follower tiktok yang awalnya cuma 40 aja ya dan punya satu juta follower di Shopee sekarang dan itu baru satu tahun lebih satu tahun bulan di Shopee 300.000 video view Bapak-Ibu ya video kita ditonton Banyak sekali Dan alhamdulillah kita jual total 50 ribu item per bulannya so. ya. Jadi ini bisnis padat karya juga ya. Oke, satu lagi pencapaian kami -Ibu, Dalam satu hari live kita hit di angka 1M GMV Di acara 88 Marathon Live Streaming Day Kita disuruh Shopee jualan, buat jualan ya Bagi-bagi motor Kita ngodalin 25 juta Ya, tapi alhamdulillah tembus di angka pertama kali kita live Dari uh, jam 6 sore sampai jam 12 malam Tembus di angka 1 miliar jenis per, eh, per Oke, okay? Dan ini usia kami di Shopee baru 1 tahun lebih ya? Artinya apa? Potensinya masih gede Bapak Ibu ya? Dan efek yang lain kami diliput berbagai media Di mana-mana, di TV, di koran dan seterusnya Ada Nila juga Azmina, di Dari mencoba kejuaraan tayur online Dan ya. ini berpenghasilan hingga ratusan juta Lewat shopping online Bro, keren banget Dan langsung aja kita panggilkan tangan ini ya Mbak Nila Azmina Bagaimana ceritanya Ibu rumah tangga, dua orang anak nggak bisa konten, gak pernah Uh, pegang hp apa pegang sosmed nggak pernah nonton nggak pernah ngedit tapi sekarang bisa jadi super kreator saya kasih tahu rahasianya bapak ibu rasa suksesnya saya rangkum di sini bapak ibu yang pertama anda harus tahu bisnis affiliate bukan sekedar bisnis sampingan bukan bisnis tanpa modal dengan hasil instan itu satu dulu kalau mindset itu anda pegang anda selesai satu dulu ini bisnis serius ada modalnya harus dikerjakan ada waktunya Bukan waktu luang, tapi meluangkan waktu Profesional Oke okay? Yang kedua Harus ada ilmunya Belajar Cara ngomong itu bisa dipelajari ya Al Algoritma TikTok Algoritma Shopee itu bisa dicari tahu caranya Cara beriklan itu bisa dipelajari juga Ya Jadikan itu sebuah skill Kalau skill itu harus praktek Ilmu didengerin Skill dipraktekin Ya Kemudian Anda harus kerja keras Tetap kerja keras Oke okay? Dan jangan cuma kerja keras, kerja, jazid juga ya. Cari seller yang bagus, cari seller yang berkualitas, dealing sama seller supaya seller mau ngasih diskon dan seterusnya. Ya. Kemudian yang paling penting musuh terbesar entrepreneur adalah konsistensi. Lang sebulan nggak ada hasil masih semangat, lang sebulan nggak ada, dua bulan nggak ada hasil masih bisa semangat. Kalau lima bulan, kalau enam bulan masih sedikit. Nah itu karena gini ya, stafnya orang-orang itu beda Kalilah memang masih baru newbie ngerti apa apa, tapi kan ada saya. Saya langsung aja cepat cepat cepat cepatnya cepat. bicara tahu, ya. mungkin Anda tidak seberuntung itu. Anda belajarnya mulai benar-benar basic. Mohon Maaf, mungkin Anda aplikasi TikTok aja belum install. Jangan disamakan sama yang sudah tahu, pahamnya? Jadi mungkin standnya berbeda, maka ya Anda harus fight dengan kondisi konsekuensinya Anda sedikit beda-beda Pak. Ya. Ada yang cepat, ada yang biasa, ada yang Tapi, ingat, ini bukan lomba sprint Ini maraton Ya, ini maraton Dan siapapun yang sampai ke ujungnya menang Tidak cuma jualan 1, 2, 3 Pokoknya semuanya yang obscenya sampai 200 juta, 3 juta, ya dapat duit Gak peduli capeknya kapan Itu enaknya Tapi kalau pertandingan, kan enggak Cuma tiga orang pemenang selesai Meskipun sama capeknya, Anda sampai finish, dapat hadiah Enggak, di sini selama Anda finish, dapat hadiah Selama Anda terus jalan ngomset 100 juta 200 juta 300 juta 1 miliar anda tetap dapat komisi beda sama perlombaan, oke? Nah supaya bapak ibu uh, bisa ter apa ya terkondisikan mindsetnya ilmunya anda butuh support system harus ada orang yang bantuin kalian tidak bisa sendirian sendirian capek dan kadang-kadang kalau kita stres mau cerita siapa nggak ngerti repot betul tak? Dan kalau ada temannya sesama orang yang baru berjalan itu itu namanya support system ekosistem Bapak Ibu ya, dan ini adalah cerita Kak Lila. apakah Kak Lila pertama awal tidak stress, tidak uh, don't don juga, ya Sebenarnya yang banyak berperan itu sebenernya suamiku sih Pak Andri, ya, kalau kita kena mental pasti ya jadi ya suanku yang balik layar itu yang udah apa-apa konsisten aja uh, uh, Insya Allah ini loh udah monset, 100 ribu, 200 ribu kata dia, ah udah monset segini emang bagus ya loh, dia, ya ini udah bagus, terus naik terus grafiknya memang ada naik cuma 300-400 cuman gak sampai 1 juta waktu itu beberapa hari gitu ya tapi udah terus saja ini udah bagus, Insya Allah bagus evaluasi aku, istilahnya kok kamu ngomongnya kurang gini kurang gini itu. Jadi kayak famosi kan kita kalau di depan banyak kita yang bagian. Dan nah, kita enggak salahnya kita di Yang bisa lihat kita adalah orang lain yang jadi audiens. Nah, akhirnya Sompo juga kasih, kasih catatan lah beberapa kamu kurang ini kurang ini ngomongnya terlalu banyak ini terlalu. Itu selalu aku perbarui aku info setiap hari. Jadi saya bilang seorang Abdurussyad sukses baru punya tim yang solid, ya. Ngapain, Pak? di belakang layar memang tapi uh, fungsinya membantu bikin strateginya mengevaluasi itu yang paling penting kalau ada salah-salahnya dan yang paling penting bisa menggali potensinya kok oh, kamu tuh lebih bagus kalau naturalnya kayak gini dan seterusnya oke okay?